بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabi Nabi Muhammad dan pada Ahlih dan Sahabah dan yang mengikuti mereka dengan kebajikan hingga hari kiamat. ya hamba Allah, aku memohon kepadaMu dan diriku untuk beriman dan Muslimat, rahimahum Allah. syukur, selalu yang senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Taala. Allah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam anugerah kenikmatan yang berupa iman, kemudian al-Islam lalu kesempatan dan kesehatan, kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya yang mulia dalam rangka untuk berjihad Fisabilillah Orang yang menuntut ilmu Orang yang mencari ilmu Orang yang berusaha untuk mengangkat kebodohan dari dirinya Termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Istilahnya Mujahid Fisabilillah Sehingga kita tidak mengecilkan makna jihad Bahkan jihad yang pertama sekali dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jihad dengan al ilmu wal bayan, memperjuangkan kalimah la ilaha illallah di tengah-tengah kaum musyrikin kureish Makkah itu adalah jihad. Bahkan lebih lama 13 tahun. Baru setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah Turunlah perintah untuk berjihad Sebagaimana yang dipahami kebanyakan oleh orang Yaitu berperang di jalan Allah Oleh karena itu marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Karena Atas upaya beliaulah Perjuangan beliaulah Maka kita sekarang Alhamdulillah Merasakan hasilnya Alhamdulillah kita diberikan Hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari guru kita Orang yang mengajarkan kita tentang agama Guru itu dari mana? Dari gurunya lagi Sampai bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka orang yang paling besar Pahalanya Di muka bumi ini Tidak ada yang melebihi Besarnya pahala yang akan diterima Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bapak ibu, saudara-saudara sekalian Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Melanjutkan kajian kita tentang Akidah Islamiah tentang aqidah ahlu sunnah wal jamaah masih dengan kitab panduan as-sirajul wahaj fibayani sahihil minhaj karya Sheikh Abu Hasan Mustafa bin Asma'il al-Ma'ribi al-Sulaimani As al-Yamani hafidhahullahu ta'ala pada pertemuan yang lalu kita sampai pada poin ke-26 Yaitu kita membahas tentang rusaknya, betapa parahnya akidah orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Antara Allah dan ciptaannya itu mungkin untuk bersatu Yang disebut dengan wihdatul wujud Betapa rusaknya akidah wihdatul wujud setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu kemudian kita membagi wihdatul wujud ada dua macam atau dua jenis khusus dan umum jenis khusus maksudnya mereka orang-orang yang berpemahaman tentang bersatunya antara khalik dengan makhluk itu hanya pada makhluk-makhluk yang khusus saja yang mulia saja seperti keyakinan Sebagian orang Tentang Bahwasannya Allah bersatu dengan Wujud Isa Ibn Maryam Atau Allah Mereka berkeyakinan bersatu dengan wujud Uzair Atau Keyakinan beberapa orang Tentang bersatunya Wujud Allah dengan para wali dan orang-orang saleh tertentu yang mereka agung-agungkan sehingga mereka mengangkat manusia sampai ke derajat uluhiyah, rububiyah sehingga pantas disembah. Jadi ini merupakan akidah yang rusak, akidah yang batil, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu pula dengan bahkan lebih parah lagi wihdatul wujud yang jenis umum menyamaratakan semuanya bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini di alam semesta ini adalah bersatu wujudnya dengan wujud Allah Subhanahu Wa Taala artinya ya kita ini kata mereka bagian dari ketuhanan maka tidak perlu sholat, tidak perlu zakat tidak perlu menjalankan syariat kenapa? aku adalah aku kata mereka aku adalah aku jadi aku adalah aku yang dimiliki oleh Tuhan jadi masa Tuhan disuruh menjalankan syariat ini alasan orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman wihdatul wujud oleh karena itu kata para ulama serusak-rusaknya pemahaman yang pernah ada adalah pemahaman bersatunya antara Tuhan dengan penciptanya e, antara pencipta dengan yang diciptakan pada malam ini kita akan lanjutkan poin ke-27 yaitu iktiqad Aqidah ahlu sunnah wal jamaah, di mana ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya Allah itu diibadahi, disembah dengan cinta dan pengharapan serta rasa takut. Jadi harus bersamaan mencintai Allah. Sekaligus mengharap pahala darinya dan takut akan azabnya Ketika kita beribadah, tiga faktor ini harus menyertainya Tidak bisa dan tidak boleh salah satunya saja kata para ulama faman za'ama Allah yu'badu bil hubbi wahdah aw bir raja'i wahdah aw bil khawfi wahdah faqat in haraf faqat dal barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah itu diibadahi dengan cinta saja atau diibadahi dengan rasa takut saja atau diibadahi Allah, Allah itu disembah hanya dengan rasa harap saja Maka sungguhnya orang tersebut telah menyimpang Ini kata para ulama Karena harus ketiga hal ini Secara bersamaan terdapat di dalam sebuah ibadah Jika ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalilnya mana? Apa yang mendasari akidah ini? Apa yang bisa menjadikan landasan untuk menyatakan pernyataan tadi? bahwasanya Allah harus disembah dengan cinta dan rasa berharap serta rasa takut secara bersamaan. Dalilnya adalah... Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Ulaika alladhina yad'un yarjuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatha wa yakhafuna azabah. Mereka itu yaitu orang-orang yang disembah selain Allah dari kalangan malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Jadi dulu orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin jahiliyah mereka menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada malaikat. Karena mereka menganggap malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Mereka juga beribadah kepada para nabi, karena nabi kata mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah, maka pantas untuk diibadahi. Ini keyakinan mereka. Kemudian dibantah oleh Allah dengan Firman-Nya: Ulaika. Mereka itu sebenarnya alladinayadun yang disembah, yang diseru oleh orang-orang musyrik. Yabtagun ila Rabbihimul wasilah. Mereka sesungguhnya mengharapkan kepada Tuhan mereka al-wasilah. Al-wasilah ini maknanya banyak. Secara asal bahasa secara bahasa Arab etimologi al-wasilah itu artinya allati yatawassalu biha ila al-maqsud. Sesuatu yang dapat menghantarkan kepada tujuan Itu namanya wasilah Makanya dalam bahasa kita diterjemahkan dengan Perantara Wasilah Wasilah saya Bisa bekerja di kantor gubernur Pak Fulan misalnya. Artinya perantaraan Perantara saya supaya saya bisa diterima Kerja di kantor gubernur Adalah Fulan itu, rekomendasi beliau Atau sesuatu yang lainnya Ini wasilah Kemudian masih ada lagi makna yang lain Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian Kata wasilah dalam Al-Quran Berapa kali diucapkan oleh Allah Siapa yang tahu Kata wasilah dalam Al-Qur'an Ada berapa lafad Kata Al-Wasilah yang ditemukan dalam Al-Qur'an Siapa yang bisa jawab Dapat hadiah voucher pulsa 50 ribu InsyaAllah Setelah kajian ini akan saya transfer InsyaAllah Ada yang tahu Kata al-wasilah dalam Al-Qur'an. Wah oh, Ustadz gak ngasih kesempatan tuh jawabannya. Kata al-wasilah dalam Al-Qur'an itu hanya dua kali. Hanya ada pada dua tempat. Yang pertama ayat yang saya bacakan tadi. Yaitu dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'uun ila rabbihimul wasilah. Ini kata wasilah ditemukan di situ. Kemudian ayat dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladziina aamanuttaqullaha wabtaghu ilayhi Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan mohonlah kepadanya nya alwasilah. Sehingga dengan dua kata al-wasilah dalam Al-Qur'an ini yang bisa kita temukan. Di sana dalam ayat yang pertama Allah menyatakan pengkhabaran pemberitaan bahwasanya orang-orang yang disembah selain Allah oleh orang-orang musyrik itu mereka sebenarnya mencari al-wasilah di sisi Tuhannya ayyuhum aqra mereka beromba untuk menjadi orang yang terdekat dengan Tuhannya wa yarju na dan mereka mengharapkan rahmatnya. Jadi para malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang saleh itu semuanya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa yakafuna adabah dan mereka takut dengan azabnya. Sedangkan di ayat yang kedua surat Al-Ma'idah ayat 35 Al-Wasilah di situ berisi perintah Mengandung perintah untuk mencari wasilah Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan carilah Dari sisi Tuhan Dari sisinya Al-Wasilah Yaitu kedekatan Kata para mufassir Para ahli tafsir Seperti Ibn Abbas, Mujahid, Qatada Al-Hasan Ibn Zaid Dan lain sebagainya Al-wasilah bermakna Al-Qurbah Yaitu kedekatan seseorang kepada Tuhan Jadi kita diperintahkan Untuk Mengamalkan sesuatu Sehingga kita bisa Mendapatkan tempat dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa btagu ilaihil wasilah. Wajahidu fi sabilihi dan berjihadlah di jalannya. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang sukses. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Harus Disertai dengan Kecintaan Rasa harap dan rasa takut Sekaligus Tidak boleh salah satunya saja Kata para ulama Salaf Ulama terdahulu Man abadallah Bilhubbi wahdahu fahuwa zindir Barang siapa yang beribadah kepada Allah Dengan rasa cinta saja Maka orang tersebut adalah orang-orang yang zindir Waman abadallah Bilhubbi wahdahu sahwa haruri atau khariji barang siapa yang menyembah atau beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja maka orang tersebut adalah haruri yaitu orang-orang khawarij persis peribadatan mereka sama seperti orang khawarij yaitu orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar jadi kalau ada di antara kaum muslimin menurut orang khawarij yang melakukan dosa besar maka langsung mereka kafirkan. Dan dosa besar telah didefinisikan oleh para ulama yaitu setiap dosa yang mendatangkan kemarahan, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala atau azab atau balasan yang sangat pedih di neraka. Atau ketika di dunia dia dikatakan oleh nabi bukan termasuk golongan nabi Atau nabi berlepas diri dari orang-orang seperti itu Ini termasuk dosa besar loh Nah kata orang khawarij Kalau ada di antara kaum muslimin yang melakukan dosa besar Maka dia telah kafir Maka orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain Ini orang khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin hanya gara-gara dosa yang dia lakukan. Makanya bahaya sekali orang khawarij itu. Merekalah yang mempelopori pembunuhan terhadap Uthman bin Affan. Uthman bin Affan adalah khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang-orang Syawarij -orang ini menganggap Utsman bin Affan telah melakukan dosa besar. Kenapa? Karena dia telah melakukan nepotisme. Oh, dulu ada nepotisme. Iya. Mereka menganggap Utsman bin Affan mengangkat amir-amir, pemimpin-pemimpin di daerah itu berasal dari keluarga dekatnya saja. Ini kata orang-orang Khawarij Ini gak bener ini Kata mereka Makanya Berakhir Mereka berawal dengan kuruj Kuruj itu memberontak Artinya tidak taat lagi kepada Bisman bin Afran Ini pemimpin seperti ini gak perlu ditaati Karena telah berbuat tolim Telah berbuat nepotisme Dan mereka mengajak Orang lain untuk Supaya seperti mereka Untuk berusaha menggulingkan kekuasaan Khalifah Uthman ibn Affan Yang berujung pada Pembunuhan Orang yang dijuluki oleh Nabi SAW Atau kaum muslimin pada waktu itu Dengan Zun Nurayn Orang yang memiliki dua cahaya Kenapa? Karena dialah satu-satunya Manusia yang berhasil menikahi Dua putri seorang Nabi dalam sejarah tidak pernah ditemukan ada manusia yang berhasil menikahi lebih dari satu orang putri seorang nabi. Cuma Utsman bin Affan dia mendapatkan keistimewaan dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan dua putrinya, tapi tidak sekaligus. Setelah Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di Madinah pada tahun ke-2 Hijriah, pada saat perang Badar dan itulah sebabnya Uthman bin Affan tidak ikut perang Badar. Karena diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap tinggal di rumah jaga anak saya. Dan ini dijadikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Uthman sebagai sebagai kelemahan. Orang Khawarij ketika ditanya oleh Ibnu Abbas, "Kenapa kalian membenci Utsman bin Affan?" Salah satu poin di mana itu dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan kehormatan Utsman bin Affan adalah mereka mengatakan Utsman bin Affan tidak termasuk orang yang mengikuti Perang Badar. Justru sebaliknya. Beliau adalah orang yang ingin mengikuti perang Badar tapi diperintahkan oleh Nabi untuk tetap tinggal, menjaga putrinya. Dan buktinya kalau Utsman bin Affan itu termasuk di dalam hitungan orang-orang yang mengikuti perang Badar, setelah perang Badar usai mendapatkan harta rampasan ghanimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa membagi jatahnya kepada Utsman bin Affan. Padahal enggak ikut. Tetapi secara hukum dia ikut. Jadi hati-hati dengan orang yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Hanya karena melakukan sebuah dosa besar. Ini adalah ciri-ciri khawarij. Dan khawarij adalah kelompok di dalam Islam yang pertama menyempal. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang perpecahan umat ini. Umat ini kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dan ma'ruf Akan terpecah menjadi 73 golongan 72 diantaranya akan terancam masuk neraka Hanya satu yang selamat Nah dari 72 ini yang pertama sekali muncul adalah Khawarij Dan benih-benihnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW Oleh karena itu berhati-hatilah kita Terhadap pemikiran-pemikiran Model seperti ini Jadi Dalilnya jelas Bahwasanya Orang-orang saleh itu para nabi Kemudian malaikat juga Ketika beribadah kepada Allah Mereka menggabungkan Antara cinta Rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi mana buktinya? Ulaika allazina yad'una yataghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka menginginkan dari Tuhannya mendapatkan wasilah. Wasilah itu tadi sudah kita katakan di antaranya maknanya adalah al-qurbah, kedekatan dan di antara makna yang lain adalah a'la darajat fil jannah. Bahwasanya yang disebut dengan al-wasilah itu adalah tempat yang paling tinggi di surga yang hanya ditempati oleh satu orang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dan berangan-angan untuk mendapatkannya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Al Bukhari dalam kitab sahihnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mangqala inna yasma'u nidha. Barang siapa yang mengucapkan Setelah mendengarkan azan, Allahumma Rabbah ini Duaatit Tammah, wassalatul Ta'ime, ati Muhammadan alwasilah wa alfazilah. Ya Allah, Tuhan yang memiliki doa atau panggilan yang sempurna ini, azan itu panggilan yang sempurna, Duaatit Tammah, bagaimana tidak? Panggilan yang berisi Takbir pengagungan kepada Allah Kemudian syahadat La ilaha illallah dan muhammadur rasulullah Kemudian ajakan untuk salat Dan menuju kemanat Dan ditutup serta diakhiri dengan takbir Dan kalimat tauhid La ilaha illallah Panggilan mana yang lebih agung daripada panggilan adhan Panggilan mana yang lebih sempurna Daripada adhan Saya pernah mendapatkan makta Video klip respon orang-orang kafir ketika mendengarkan atau membandingkan azan, cara memanggilnya umat islam untuk beribadah dengan cara memanggilnya umat-umat lain untuk beribadah ketika dia membandingkan yang paling berkesan di hatinya adalah model panggilannya umat islam Entah kenapa, padahal mereka tidak mengerti artinya. Mungkin karena suaranya ya Pak, suaranya mengalun. Allahu Akbar Allahu akbar. Kira-kira dua-duanya menyentuh atau tidak? Yang datar-datar saja atau yang beralun, kira-kira sama enggak? Bagi orang orang yang tidak mengerti artinya kurang lebih sama, Pak. Apalagi kalau suaranya bagus, suaranya merdu. Suaranya indah Makanya ketika syariat adhan itu diberlakukan oleh Nabi SAW Lewat mimpi seorang sahabat Yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu sebagai adhan Untuk umat Islam Nabi tidak memerintahkan adhan itu dipanggil oleh pemilik mimpi Yaitu Abdullah bin Zaid. dia yang bermimpi bertemu dengan seseorang dalam mimpinya yang mengajarkan adhan kepadanya lalu dia segera menemui Nabi untuk memberitahukan mimpinya karena mimpinya berulang terus 3 kali setelah diberitahu kepada Nabi, maka Nabi Alaihi Wasallam pun mengiakan itulah panggilan atau adhan kita yang saya restui, dan ini menjadi sunnah jadi sunnah Nabi. Padahal berasal dari mimpi seorang sahabat. Tapi telah ditakrir oleh Nabi. Sudah ditetapkan oleh Nabi sebagai syariat. Maka sudah, itu sunnah Nabi. Namun yang disuruh adhan siapa? Bilal. Ketika ditanya kenapa? Kok Bilal? Lianna hu anda sawtan mink. Karena dia lebih jernih, lebih Keras suaranya dan lebih merdu suaranya. Anda, nadi. Ini bahasa Arab yang artinya jernih, jelas, merdu. Suaranya nyaring. Anda, sultan. Minhu. Dari yang punya mimpi tadi. Dan di hari yang sama, Umar Ibn Khattab pun bermimpi kalimat adhan yang sama. Tapi bukan Umar yang disuruh untuk adhan. Namun bilang berarti di sana ada syariat untuk memilih muadzin yang bagus suaranya yang keras sekarang udah ada alat pengeras suara ustad apakah masih perlu kita mencantumkan kriteria yang keras suaranya masih jawabannya apa? masih kenapa? kalau mati listrik gimana? kalau mati listriknya apakah tetap tidak memakai suara yang keras? tetap itu juga sebagai jawaban sebagai dalil kita sekarang ustaz sudah ada pengeras suara ngapain ketika hayalah salah kita ke kanan dan hayalah salah kita ke kiri menurut sebagian orang itu kan ketika tidak ada pengeras suara jadi harapannya suara itu tersampaikan ke kanan dan ke kiri dalam rangka untuk menyebar luaskan suara adan Nah sekarang di atas sudah diganti Dengan adanya toa Bahkan bukan cuma kanan kiri Ustaz seluruh penjuru mata angin Yang berapa? Delapan Delapan ya Dari timur tenggara terus sampai utara timur laut Tetap Kenapa? Karena hikmahnya banyak Bukan hanya untuk itu Tapi bagi orang yang tidak bisa mendengar Saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus Tunarungu Mohon maaf Dengan adanya orang seperti ini Jadi isyarat baginya Oh dia sedang azan. Kalau cuma santai begini aja, Pak. Enggak ada tekanan dan ke kiri nya ketika hayya 'ala ketika bacaan hayya 'ala shalah dan hayya 'alal maka orang-orang yang berkebutuhan khusus enggak tahu dia sedang azan atau pengumuman orang meninggal. Maka sunnah Nabi jangan ditinggalkan. Jangan karena sekarang sudah ada teknologi canggih Maka ada sunnah-sunnah yang tidak perlu kita lakukan lagi Tidak benar Selama tidak ada keterangan dari para ulama kita Bahwasanya hal tersebut boleh ditinggalkan Karena Pak jangan mentang-mentang sunnah Katanya sunnah Nabi Oh berarti sesuatu yang boleh dilakukan boleh tidak Ini namanya salah paham dengan makna sunnah. Baik. Jadi cintanya di mana? Di ayat tadi, surat Al-Isra ayat 57 di kalimat ya yataquna ila rabbihimul wasilah. Mereka mengharapkan kedudukan yang dekat di sisi Allah. Orang yang mengharapkan sesuatu kepada sesuatu itu didasari dengan cinta. Orang mencintai sesuatu, ada Sesuatu yang dia inginkan Kemudian rasa pengharapan atau rajanya mana? وَيَرُجُونَ رَحْمَتَهُ Orang-orang saleh itu mengharapkan rahmat dari Allah Mereka beribadah supaya mereka diampuni oleh Allah Diberi rahmat Dan juga mereka disertai rasa takut kepada Allah وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ dan mereka takut akan adatnya Sehingga tidak benar perkataan orang yang mengajarkan Kami hanya beribadah kepada Allah atas dasar cinta saja Kami tidak mengharapkan surga Dan kami juga tidak takut sama neraka Ini adalah kalimat yang kurang tepat Kalau tidak mau dikatakan salah atau keliru. Ditinjau dari beberapa sisi Dan insya Allah akan kita bahas setelah Adan salat isya dikumandangkan. Sudah masuk waktunya. Kalau jam saya sudah. Namun sambil menunggu waktu di masjid kita menunjukkan waktu isya. Untuk ayat yang kedua dalil yang kedua tentang wajibnya di dalam beribadah kepada Allah untuk menyertakan rasa cinta dan rasa berharap serta rasa takut kepada Allah secara bersamaan secara sekaligus adalah firman Allah dalam surat Al-Anbiya innahum kanu yusari'una fil khairat sesungguhnya mereka para nabi itu jadi setelah Allah mengisahkan para nabi dalam surat Al-Anbiya ada Nabi Ayyub ada Nabi uh, Yunus, Zunud, Nabi Zakaria bagaimana pengharapan mereka dan rasa takut mereka kepada Allah kemudian disimpulkan oleh Allah innahum kanu sesungguhnya mereka, para nabi dan rasul itu yusari'una fil khairat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan maka ketika kita fastabiqul khairat, ini adalah sunnah para nabi dan rasul wa yadu'unana ragaban wa rahaba dan mereka menyeru kami Berdoa kepada kami Beribadah kepada kami rahaban, Dengan disertai rasa harap Dan rasa takut Jadi ada harap-harap cemas Rasa harap dan cemas itu Ibarat Seekor burung yang sedang mengepakkan sayapnya Ketika dia terbang di udara Yang tidak mungkin dia terbang di angkasa itu kecuali dengan dua sayapnya tadi begitu pula seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah ketika beribadah harus dengan dua sayap tersebut yaitu sayap raja dan sayap khaw berharap kepada Allah surganya, balasan pahalanya dan takut kepada Allah azabnya serta nerakanya sudah masuk waktu? silahkan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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Man qala hina yasma'u nida barang siapa yang mengatakan, mengucapkan setelah mendengar azan dikumandangkan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at Allah Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini. Wa qa'imah dan salat yang akan ditegakkan. Sekarang kita akan menunggu salat isya. Wassalamu'alaikum. Ati Muhammadanil wasilah wal fadzilah. Berikanlah kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, al wasilah, kedudukan yang tertinggi nanti di surga, wal fadzilah, dan keutamaan. Wa ba'dhuhu maqaman mahmudan alladhi wa'ata dan berilah dia kedudukan yang terpuji nanti di yaumil qiyamah ketika yaumil hisab yaumil mahsyar orang tidak tahu mau apa kita mau kemana ini enggak jelas kita ke surga atau ke neraka ayo minta agar Allah menurunkan timbangan Pergi ke Nabi Adam Ke Nabi-Nabi semuanya Tidak bersedia Untuk meminta kepada Allah Karena hari itu hari yang luar biasa Dan sampailah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan ana laha, ana laha. Akulah orangnya Akulah orangnya Yang akan meminta kepada Allah Syafaat tersebut jadi itu disebut dengan syafaat kubra. Dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memilikinya. Lalu beliau pun sujud, lalu mengucapkan dalam sujudnya dengan pujian-pujian kepada Allah yang belum pernah terdengar atau belum pernah diucapkan selama di dunia. Kemudian entah berapa lama Rasulullah sujud dengan mengucapkan pujian-pujian tersebut, akhirnya Allah Berseru mengatakan kepada Muhammad irfa' ra'saka angkat kepalamu is'al turta mintalah kamu akan diberikan wasfa syafa' dan beri syafaat maka akan kami kabulkan syafa'at. Di saat itulah diturunkan timbangan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama sekali ummati ummati Ya Allah, betapa cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kita terus yang dipikirkan oleh beliau, ummati ummati. Illa halat lahul syafaat yom qiyamah. Orang yang membaca doa ini setelah adan, maka dia akan mendapatkan syafaat di yomul qiyamah nanti. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan. Jika سمعتم المؤذن apabila kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka katakanlah, ucapkanlah apa yang dia ucapkan. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama. Hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah. Ini kita diperintahkan untuk mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah summa sallu alaiy kemudian bersalawat bersalawatlah kepadaku fa innama man sallallaiy salatan sallallahu alaihi biha ashra karena barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali ini luar biasanya selawat dan banyak orang yang lalai dari memperbanyak selawat sebagai bagian dari zikir-zikirnya jadi berzikir termasuk di antaranya salawat kadang kita ganti pikir itu astagfirullah astagfirullah astagfirullah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah terkadang jangan lupa bersolawat di antrian misalnya jangan, sambil nunggu antrian daripada kosong melompong perbanyak solawat <guluh> allahumma salli ala muhammad wa ala alihi allahumma salli ala muhammad wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam>, <sallallahu alayhi> wasallam>, <Sallahu alayhi> wasallam ini solawat maka thumma salulillahariil wasila Kemudian setelah engkau bersalawat, mintalah kepada Allah wasilah untukku, yaitu kedudukan yang tertinggi. Fa'inna hamzilatun siljannah tambahi illa li abdin min ibadillah. Karena sungguhnya al wasilah itu adalah sebuah tempat nanti di surga yang paling tinggi di surga dan paling dekat dengan arsh Allah subhanahu wa taala dan tidak pantas untuk ditempati kecuali hanya oleh seorang dari hamba-hamba Allah sa'arju an akuna ana huwa. dan aku berharap agar tempat tersebut akulah yang mengisinya maka beliau meminta kepada umatnya tolong minta wasilah untuk saya nanti di yaumil qiyamah dan kita salah satu bentuknya adalah mendoakannya di dalam ketika kita mendengar atau sesudah azan dikumandangkan ati muhammadanil wasilah tawal fadilah Faman sa'ala wasilah maka barang siapa yang memohon kepada Allah agar aku diberi wasilah nanti dia hari kiamat alaihi syafaah maka halal baginya syafa'atku. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia ternyata waktu juga yang membatasi kita. Tadi kita berencana ingin menyampaikan beberapa sisi tinjauan Terhadap pernyataan yang keliru Yaitu pernyataan sebagian kaum muslimin yang mengatakan Kami itu beribadah kepada Allah karena cinta saja Dan kami tidak berharap surga serta tidak takut dengan neraka Ini kalimat-kalimat yang berbahaya Kurang tepat kalau bahasa halusnya Kalau bahasa sedikit kasar Salah Keliru atau dengan redaksi kalimat yang lain, mereka mengatakan Kalau seandainya Di dalam kami beribadah kepada Allah Kami hanya mencintai Allah Dan Allah ternyata Memasukkan kami ke dalam neraka Maka kami tetap mencintai Allah Intinya mereka mengatakan Saya rela Kalaupun harus masuk ke dalam neraka Yang penting saya cinta sama Allah Ini adalah kalimat-kalimat Yang penuh dengan kebohongan Karena gak Mungkin Orang itu mencintai Allah dan Allah mencintainya akan dimasukkan ke dalam, neraka akan diadap oleh Allah nggak mungkin. Jadi di mana tinjauan atau sisi kekeliruannya, insya Allah akan kita bahas dan akan kita sampaikan pada kesempatan yang mendatang. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita. Uh, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha ant. astaghfiruka wa atuubu ilaik semoga dengan bacaan kafaratul Majlis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته